Mojo Warno bergoyang kembali lor Pemudani Sekuyuk Sing Tuo Manut Kita kembali simak sama-sama Kita kembali goyang sama-sama Sang bintang yang datang dari bumi Jawa Timur Bersama AVS Lamungan Suting Bersama Ramayana Mojo Warno bergoyang Niken Ira Atela Atela Atela Untuk Mojo Warno. What's up?